Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Pagi itu Abu Nawas terlihat sangat bahagia Pasalnya kemarin ia baru saja mendapat hadiah dari Baginda Raja Ia pun berencana mentraktir kawan-kawannya di warung tempat ia biasa nongkrong bersama mereka. Dengan wajah ceria ia pergi menuju warung tersebut. Setibanya di sana, Abu Nawas tidak mendapati satupun kawannya di tempat itu. Kemana orang-orang? Kenapa sepi sekali? Tanya Abu Nawas kepada pemilik warung. Mereka semua lagi pada pergi ke lapangan Abu Nawas. Katanya sih ada pertunjukan menarik. Jawab si pemilik warung. Karena penasaran, Abu Nawas segera bergegas menuju lapangan. Benar saja, ternyata di lapangan ramai orang-orang berkumpul menyaksikan sebuah pertunjukan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Ada pertunjukan monyet ajaib? Jawabnya. Monyet ajaib? Ajaib bagaimana maksudnya? Kata Abu Nawas penasaran Monyetnya bisa mengerti bahasa manusia Dan yang lebih menakjubkan Monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja Ucarnya menjelaskan Abu Nawas pun menjadi tertarik Ia penasaran ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu Abu Nawas mulai merangsat ke tengah kerumunan para penonton Dan sampailah ia di barisan terdepan Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk. Tetapi usaha mereka sia-sia. Monyet itu tetap menggelengkan kepalanya Melihat kegigihan monyet itu Abu Nawas semakin penasaran Bukankah katanya monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia Aku tahu caranya Pikir Abu Nawas Ayo siapa lagi yang mau mencobanya Teriak si pemilik monyet Dengan percaya diri Abu Nawas langsung maju ke depan Setelah berhadapan dengan monyet, Abu Nawas bertanya, Taukah engkau siapa aku? Monyet itu menggeleng. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas kembali. Monyet itu tetap menggeleng. Apakah engkau takut kepada tuanmu Tanya Abu Nawas memancing. Mendengar pertanyaan tersebut, monyet itu menjadi dilema. Kalau ia menggelengkan kepala, nanti ia dituduh berani kepada tuannya. Kalaupun ia mengangguk, ia berarti melanggar perintah tuannya. Akhirnya si monyet hanya terdiam. Bila kamu tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu. Lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya monyet itu terpaksa menganggukkan kepalanya. Atas keberhasilannya membuat monyet mengangguk, Abu Nawas pun mendapat hadiah yang telah dijanjikan. Bukan main marahnya pemilik monyet itu, hingga ia memukuli binatang yang malang tersebut. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih monyetnya untuk mengangguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya, bila sampai terpancing penonton untuk menggelengkan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas, tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan penonton, si monyet diperintah harus selalu mengangguk. Kalau sampai melanggar lagi, ia diancam akan mendapatkan hukuman yang lebih keras. Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Si pemilik monyet mulai mempertontonkan kelucuan dan kepintaran monyet miliknya. Para warga yang menyaksikan sangat terhibur dengan aksi pertunjukan tersebut, termasuk Abu Nawas sendiri. Setelah beberapa pertunjukan selesai, kini tibalah sayembara untuk kedua kalinya. Siapa saja yang bisa membuat monyet ini menggelengkan kepalanya, maka akan saya beri hadiah lebih banyak dari kemarin, teriak si pemilik monyet. Hampir semua orang yang ada di situ mencoba menerima tantangan tersebut Tapi tidak ada satupun yang berhasil Mereka semua kewalahan Setelah tidak ada lagi yang mencobanya Abu Nawas akhirnya maju ke depan Ia menghampiri monyet dan mengulang pertanyaan yang sama Taukah engkau siapa aku? Monyet itu mengangguk. Apakah kamu tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas Monyet itu tetap menganggu Apakah engkau tidak takut kepada Tuhanmu? Monyet tersebut tetap menganggu Karena ia tahu itu hanya jebakan saja Ia tak mau lagi tertipu untuk kedua kalinya Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam Taukah kamu apa guna balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah kukosok selangkanganmu dengan balsem?" tanya Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja, monyet tersebut merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian Abu Nawas menunjukkan balsem yang lebih besar. Apakah kau tidak keberatan kalau balsam yang besar ini aku oleskan sampai habis di selangkanganmu. Mendengar itu tentu saja monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya ia lupa akan ancaman tuannya. Sehingga ia terpaksa menggelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Akibat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali memenangkan sayembara. Dengan menahan rasa malu dan cengkel, si pemilik monyet menyerahkan hadiahnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.